Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bulan tahun 1436 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami di sini membacakan rangkaian acara pembukaan daurah ilmiah Ahlussunnah Wal Jamaah Nasional Asy'ariyah yang ke-11. Yang pertama adalah sambutan-sambutan Sambutan pertama Akan disampaikan Oleh Panitia Daurah Ilmiah Nasional Yang diwakili oleh Beliau Al-Ustaz Ayat Syafruddin Hafidullah Ta'ala Sambutan kedua Akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Bantul Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasat Intelkam Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi Bayu Dewaso. Sambutan yang ketiga akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Komandan Distrik Militer 0729 Bantul Letnan Kolonel Tumadi. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan dari masyarakat Yang kemudian akan memberikan sambutannya adalah beliau Ash-Sheikh Badr al-Badr al-Anazi Selaku eh, Beliau Adalah Kepala Departemen dakwah dan bimbingan Provinsi Khawfiji Kerajaan Arab Saudi Baiklah hadirin yang berbahagia Kita akan Melanjutkan pada acara yang selanjutnya Yaitu Sambutan dari Panitia Daura Ilmiah Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyid Syafruddin Hafidullah Kepada beliau Kami persilahkan